不近。 Coba, mana suara pendukungnya Mahalini. Halo Mahalini. Halo. Selamat malam. Malam. Sebelum saya m e n g o m e n t a r i penampilan kamu, saya mau nanya dulu. Gimana perasaanmu membuka final showcase malam ini? t e Dek g d e g a n banget. Kenapa d e g d e k a n Iya soalnya opening jadi kayak、uh, takut gitu sih. Soalnya、jadi、apa? Opening. Oh opening <tuk> ya. <Kira ini> <tuk> yeah, karena p e n i n g Iya aku dah d i d e n g e r n y a karena p e n i n g gitu. Kalau kalau kalau mal ini p e n i n g Om Ari Lasso sakit gigi. Iya <tuk> <tuk>、yeah, mal ini tapi udah sembuh begitu ngeliat kamu tadi. <tuk> <tuk> ini menembus lagi nggak kisi-kisinya gue i Malam ini dia tidak menembus kisi-kisi hati. Tapi, Tapi dia、lontong. mencabut... Mas Anang, dia penampilannya mencabut akar-akar gigiku. Iya <SISEN> gigimu rusak <SISEN> a b ya. Udah-udah aku mau komen sekarang. m a l ini? Mahal ini? <SISEN> m h、hey, Bentar! m a l ini? apa yang kamu ungkapkan tentang ketegangan kamu tadi aku harus jujur katakan itu agak tertangkap dari penampilanmu ya antara wajah, antara ekspresi dan、uh, lirik lagu serta konten lagu itu sendiri agak-agak kurang nyambung tapi, ada tapi nya keberanianmu berekspresi, bereksplorasi dengan panggung ini Patut diacungi jempol. Terima kasih. Usiamu berapa m a l ini? 19 tahun. 19 tahun. Catatan untuk seorang peserta final showkiss umur 19 tahun dari saya. Di nada rendah kamu sering goyang. Ya,、tinggi. kalau di akhir-akhir tadi kata Maya sering goyang di nada r e d a tinggi di bagian lagu akhir. Dan kalau pun kamu nanti lolos tolong setiap hari kamu, setiap jam kamu Kamu habiskan untuk mengasah bagian-bagian yang tadi sempat saya kritik. Oke?、Okay? Siap. Iya, Mahalini. Ya sebentar, teman-teman sebentar ya. Saya mungkin kalau tadi ada kritik dikit memang dari l a s u saya n gak g akan kritik. Karena memang membuka awal itu n g gak gampang. Jadi buat aku kamu bagus malam ini. バグスバグスバグスバグスバグスバグスバグスバ o l バグスバグス o グ o バグスバグスバグスバグスバグス o グスバグスバグスバグ l バグスバグスバグスバグスバグスバグスバグスバグ l バグスバグスバグスバグスバグス e グスバグスバグス n グスバグスバグスバグスバグスバグスバグスバグスバグスバグ l バグスバグスバグスバグスバグスバグスバグババババババババババババババババババババババババ o ババババババババババババババババババババ マワキ ili、corpse jury、セット。 Dengan kata-kata Daniel tadi. Kenapa? Kenapa? Karena saya harus membela Mas Anang. Saya harus membela kontestan.、Okay. Ya udah, udah gitu aja deh. Ya. ya udah ya, cukup ya. Cukup ya, oke.、Okay. Idol lovers, m a nonton keseruan lainnya di Indonesian Idol? Langsung aja yuk, klik subscribe. Jangan lupa juga like, c o m m e n t dan share ya. Thank you.